Rumah itu adalah perasaan eh uh, nyaman Perasaan yang didapatkan kalau misalnya uh, bersama orang-orang yang kamu sayang Bersama orang-orang yang sayang sama kamu Dimana kamu selalu bisa jadi diri kamu sendiri Gak takut untuk jadi jelek Gak takut untuk mengeluarkan sisi buruk kamu Karena kamu tahu mereka selalu terima kamu apa adanya tempat berlabuh waktu apa ya tujuan akhir sih sebenarnya tujuan akhir kalau misalnya slow melepas lelah dan melepas uh, rasa rindu lu bisa balik ke rumah tempat pulang sih jadi lo pergi kemana-mana terus uh, melakukan banyak hal tapi pada akhirnya ya lo pulangnya ke rumah tempat buat Resolusi terakhir buat hidup dulu lah. Mungkin sejauh 30 jam perjalanan pakai pesawat terbang. Apa kilometernya atau berapa itu gua enggak inget. Cuman eh uh, cukup jauh lah. Hmm, paling jauh dari rumah Tembagapura paling ya. Gua pergi jauh paling Waktu kuliah tuh ke Hawaii, waktu sekolah ke LA. Mungkin LA lebih jauh dari Hawaii ya. Jadi mungkin LA paling jauh kali ya buat gua. Yang paling pertama gua inget adalah anak gua sih sebenarnya. Yang paling pertama gue inget adalah anak gua. Nah, kayaknya selalu ada di otak gua deh. Setiap kali gua mau ngapa-ngapain, gua inget anak gua. Mm, senyuman hangat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 anjing gue. Kalau enggak dia akan menggonggong dan membangunkan misalnya gue pulang malam membangunkan tetangga. Kalau gua pulang siang ya membangunkan orang yang lagi tidur siang. Jadi dia harus gua peluk duluan itu pertama, terus gua narotas gue, terus salaman paling sama nyokap, bokap gitu. Terus ya udah beres-beresin baju, habis itu tidur tak terdefinisi waktunya kapan. Gua sampai rumah, gua nemuin anak gua dulu. Gua cium, gua peluk istri gua. Aa uh... Karena apa ya begitu kalau jauh tuh rasanya wangi Begitu deket pahit lagi <laughs> Jadi uh, gue pasti nyium anak gua dulu Yang gue lakuin sampai rumah habis dari tur Kalau ada nyokap paling gue uh, siapa nyokap dulu Mak gue balik gitu Udah habis itu biasa gue langsung uh, kalau gak mandi ya tidur gitu. Gua jarang sampai apulang uh, tidur ke rumah ya. Biasanya kantor dulu baru ke rumah. Tapi kalau let's say gua udah sampai rumah, yang paling pertama gua lakuin biasanya biasanya nih anak gua udah tidur nih. Jadi biasanya gua cium anak gua sama istri gua biasanya yang bukain pintu gua biasanya. Jadi gua cium urutannya gue cium istri gua baru anak gua karena anak gua udah pasti tidur sih udah malam.